Bapak Yono selamat siang. Ya, selamat siang Silahkan Bapak Jadi memang ya Kita ini pada saat ini Banyak sekali yang namanya Pejabat negara terutama Menyandang artinya Posisi-posisi sebagai pejabat Yang v i t a l terutama juga Artinya mereka tidak lagi Mengajak di eksistensi dari NKRI ini dan kemudian Kedua mereka juga diperoleh rakyat d a r i selama ini mereka melakukan banyak sekali pengkhianatan b a n g s a Kalau mau menghukum koruptor itu sebenarnya gampang、Bang. Misalkan b a k m ya yang s a d i l a d i l n y a UMR itu di Jakarta misalkan 1,2 juta atau 1,3 juta Kalau ada orang koruptor ya Dia korupsi 1 miliar Maka gampang aja kalau dia posisinya di Jakarta 1 miliar dibagi 1,2 atau 1,3 juta ya Lalu hasilnya adalah sekian bulan nah ini akan memberi efek jerah dan itu memberikan efek keadilan itu. Nah selama ini ada yang koruptor mengkorupsi uang negara itu hanya dihukum、uh, hanya empat bulan ke lima bulan padahal yang dikorupsi hanya、uh, cukup banyak tujuh m misalkan seperti itu ya sehingga tidak ada lagi efek jerah dan terjadilah pencalatan bangsa. Yang mana kita tahu bahwa korupsi ini yang melibatkan n negara kita bangkrut、ya. dan masyarakat kita jauh dari cita-cita f o u n i n g fathers ya, yaitu menceraskan kehidupan bangsa dan kehidupan yang lebih baik begitu ya. Bapak Gilbert, selamat siang. Ya, selamat siang. Silahkan bapak komentar ya. Iya, maling mau, mau mengadili perampok, dia sama-sama aja itu, i、hmm. ya kan? Hakim kan 18 persen ya, kuatnya kuatnya maling, m e n g a d i l i koruptor, rampung. Dalam、yeah. mana bisa,、mm -hmm. terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak alam saya selamat siang. Selamat siang, Bu. Silakan h p a k a l a m s e l a m a mafia peradilan belum diberantas, Bu.、Mm -hmm. Ini akan terulang-terulang begitu-begitu lagi, Bu. Ya, m u n g k m a n g g a n g u Terima kasih. Bu.、Mm -hmm. terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Selamat sore, Pak Dahlan. Selamat sore. Silahkan, gimana komentar Anda padahal? Nah, memang negara ini korupsi di mana-mana suhu itu sudah jelas ya. Memang kalau emang g a k serius juga benar ya. Orang korupsi berapa M cuma hukuman cuma setahun y a enak banget gitu ya.、Hmm. Terus、e, negara ini juga bukan hanya korupsi yang nggak benar. Sekarang juga kelihatannya pemerintah juga mentol edir. pemerasan-pemerasan yang agak terang-terangan ya di kecamatan di P 2 B, IMB, apa itu kan semua itu semua pemerasan terang-terangan. Jadi d a n g a k perlu dipersulit, dia nggak dikerjain. termasuk di pertanahan BPN juga sama, nggak dikerjain, d i a m i n aja. nanti kalau mau nggak mau, mau ya kalau mau dikerjain ya kasih duit, kalau nggak ya dia nggak kerjain, dia mina j a BPN jadi tiga minggu bisa tiga bulan. Kalau n gak g dikasih minyak ya n gak g t u r u n Ya begitulah、hmm. Jadi saya pikir ya KPK dibentuk juga、eh, Kalau cuma ngurusin yang di atas 500 miliar Itu bersumah a r u s n y a yang di bawah juga ada、eh, Departemen Hakimah atau yang lain Kayak Presiden bentuk Satgas Bukan Satgas, Intel yang dibentuk mesti Banyak Intel dimana-mana Nah baru takut lah. Tapi ditangkap, b e l u m b e n a tangkap Dan penyera r、hmm. dipecat gitu Baru orang、hmm. takut パーリーさん Ketimulainya、hmm. kan dari atas nomor satu. Nomor satu harus bersih dan berani. Sekarang ini kan gak berani. Apa-apa juga tim dulu. t a p i s tim sudah kasih itu juga gak di jalan. Jadi paling gak lima tahun lagi nunggu dulu baru bisa ini berani、hmm. dan、uh, benar membela sesuai h a t i n muran u murani lah. Itu.、Yeah. ya makasih Oke,、okay, terima kasih p a k h a r i